Assalamualaikum saudara berita malam edisi hari ini Jumat 8 November 2019 dibacakan Ardian Syah. Polisi tembarkannya lalu tembak diri sendiri usai terlibat cekcok. OC Kaligis gugat kasus lama Novel Baswedan ke pengadilan. IC menyebut laporan Dewi Tanjung dan gugatan OC Kaligis upaya mendistorsi kasus novel. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sedarlun seorang polisi di Polsek Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah bernama Aib Tupi menembarkannya Aibda NS di bagian Rahang, Jumat pagi. Setelah itu ia menembak kepalanya sendiri dengan senjata api. Kabir Humas Polda Sulteng AKBP Didik Supranoto mengatakan peristiwa ini terjadi diduga karena ada permasalahan antara dua polisi tersebut. Pada pukul 9.30, Aib Tupi yang tengah membersihkan senjata di Polsek Sirenja sempat adu mulut dengan Aibda NS. Tiba-tiba P menembakkan senjata apinya ke arah NS hingga mengenai rahang. karena panik, P kemudian menembak dirinya sendiri. Dua anggota polisi dari Polsek Sirenja itu kini tengah dirawat di rumah sakit Bayangkara, Polda, Sulawesi Tengah. Saat ini polisi masih mendalami penyebab pasti kejadian itu. Kapolda, Sulawesi Tengah, Brigjen Pol, Lukman Wahyu Haryanto, mengatakan dua anggota Polsek Sirenja yang tertembak mengalami luka di bagian kepala. Kapolda Teleha menjenguk keduanya di rumah sakit Bayangkara Palu. Keduanya masing-masing tertembak satu peluru. Satu tertembak di kepala bagian belakang dan satunya di dagu atau rahang sebelah kanan. Darun, pengacara senior sekaligus terpidana kasus korupsi Otto Cornelis Kaligis, diketahui menggugat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Bengkulu. Gugatan perdata ini berkaitan dengan keinginan O.C. Kaligis membuka kembali kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet yang pernah menjerat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet ini sempat menarik perhatian karena dianggap menjadi bagian dari kriminalisasi terhadap Novel. O.C. Kaligis mendaftarkan gugatan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu lalu. Sidang perdana sendiri akan digelar 4 Desember 2019. Adapun petitum gugatan yang diajukan sebanyak 8 butir. Dalam kasus ini Novel dituduh menganiaya pencuri sarang burung walet hingga meninggal dunia dengan cara ditembak. Peristiwa itu terjadi saat Novel masih menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu sekitar 2004. Novel pernah menjalani pemeriksaan kode etik oleh Mapolres Bengkulu dan Polda Bengkulu atas kasus ini. Ia pun telah memperoleh sanksi berupa teguran. Kasus novel ini akhirnya berakhir setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Langkah ini diambil karena dinilai tidak cukup bukti serta durasi penanganan waktu yang telah kadar luarsa. Sudarlun Indonesia Corruption Watch menilai laporan yang dilayangkan politisi PDIP Perjuangan Dewi Tanjung dan gugatan yang diajukan pengacara OC Kaligis merupakan upaya memutar balik fakta terkait kasus novel Baswedan. Peneliti ICW, Wana Alam Syah, mengatakan distorsi informasi dalam tujuan agar publik melupakan urgensi dalam pengungkapan kasus penyerangan novel. Wana menyebut laporan Dewi Tanjung dan gugatan Oce Kaligis itu seolah-olah sedang mencari-cari kesalahan novel dan mengaburkan substansi kasus penyerangan novel yang belum juga terungkap. Wana berharap para penegak hukum tidak menggubris laporan dan gugatan. Menurut Wana, kasus penyerangan novel harus menjadi prioritas untuk segera diungkap. Diberitakan Dewi Tanjung melaporkan novel ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Dewi berpendapat novel telah merekayasa peristiwa penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017. Sementara itu OC Kaligis menggugat Jaksa Agung dan Kejaksaan Negeri Bengkulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan perdata ini berkaitan dengan keinginan Kaligis membuka kembali kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet yang melibatkan novel. Darlun Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut pemerintah berencana mensubsidi iuran badan penyelenggara jaminan kesehatan kelas 3. Jika subsidi terlaksana tarif untuk peserta kelas 3 akan berkurang Rp42.000 menjadi 25500 Terawan mengaku telah membicarakan rencana subsidi BPJS Kesehatan kelas 3 ini dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selanjutnya, ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Ia enggan memperkirakan kapan keputusan terkait subsidi ini diambil. Ia juga belum tahu pasti berapa banyak dana yang harus digelontorkan untuk subsidi. Terawan pun mengakui bahwa rencana subsidi muncul setelah masyarakat menyampaikan protes atas kenaikan iuran BPJS. Menurut Terawan, pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat tersebut. Selama ini subsidi pemerintahnya untuk peserta BPJS kategori penerima bantuan IURAN atau PBI. Presiden Jokowi sebelumnya menyebut ada 96 juta peserta BPJS kategori PBI yang disubsidi pemerintah. Anggaran total yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi pada tahun 2019 senilai 41 triliun rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlun, anggota reserse kriminal Polres Kendari Brigadir AM ditetapkan sebagai tersangka atas jatuhnya korban jiwa dalam menyukurasa mahasiswa di gedung DPRD Sulawesi Tenggara 26 September silam. Diketahui Imawan Randi, 21 tahun, dan Muhammad Yusuf Kardawi, 19 tahun, menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut. Keduanya adalah mahasiswa Universitas Haluwelo Kendari. Selain itu, seorang ibu hamil bernama Maulida Putri, 23 tahun, menderita luka berat akibat tertembak di bagian kaki. Kepala Subdirektorat 5 Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Kombes Kuzaini Patopoi, mengatakan penyidik telah melakukan gelar perkara dan menyimpulkan bahwa Brigadir AM telah ditetapkan tersangka. Salah satu bukti memberatkan adalah hasil uji balistik terhadap proyektil dan selongsong yang ditemukan. Tim uji balistik menemukan kecocokan antara peluru dan selongsong tersebut dengan senjata yang digunakan Brigadir AM dalam kejadian itu sendiri. Tim investigasi Polri mengamankan tiga proyektil peluru serta 6 selongsong. Tiga dari enam selongsong itu didapatkan dari Ombudsman Wilayah Sulawesi Tenggara. Walau demikian, Patopui tidak mengatakan lebih rinci proyektil atau selongsong peluru pada korban siapa yang cocok dengan senpi milik AM. Darlun Kementerian Luar Negeri Malaysia akan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah India untuk menjelaskan alasan Malaysia tidak mengekstradisi ulama kontroversial Zakir Naik ke negara asalnya. Malaysia akan menjelaskan posisinya dalam surat tersebut. Untuk diketahui, Zakir Naik yang seorang permanen residen Malaysia tengah diburu otoritas India atas dakwaan pencucian uang dan ujaran kebencian. Pemerintah Malaysia diketahui telah menolak untuk mengabulkan permohonan ekstradisi Zakir Naik dari Malaysia ke India yang disampaikan pada Januari 2018 lalu. Mahathir sebelumnya menyatakan bahwa Malaysia memiliki hak untuk tidak mengekstradisi Zakir Naik karena diduga bahwa dia tidak akan mendapat persidangan yang adil di India. Mahathir juga mengatakan Zakir Naik tidak bisa dipulangkan ke India karena ada kekhawatiran ia akan dibunuh di sana. Pada Agustus lalu, Kepolisian Malaysia melarang Zakir Naik melakukan aktivitas publik setelah pidatunya yang bernada rasial memicu kemarahan publik. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita malam ya Jumat 8 November 2019. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambifm.com follow.twitter at Serambi FM. Selalu, wassalamu.